Kami Nabi Muhammad, Kamilah Salatul Salam Sawabat Allah Sajid Nabi Rasul, Alaihi Wasallam. Di alam ini tidak kahani duniawi. Pada malam ini kita akan memperbincangkan beberapa ayat Al-Quran yang ada sakut mautnya dengan tugas seorang yang amar maluk dan imungkar. Tugas seorang da'i balel, Dan tanggung jawabnya Supaya kita Sama-sama mengerti Bahwa segala-galanya Di dunia ini Berjalan di bawah Kekuasaan dan kekuatan Tuhan Dan tidak bisa Kadang-kadang tidak bisa ditafsirkan Di dunia ini ada kebenaran Ada kesesatan Tiap-tiap kebenaran ada penganjurnya Dan tiap-tiap kesesatan ada penganjurnya Dua-duanya ini saling berlawanan Yang mengatur perlawanan itu adalah Allah semata Saudara tidak bisa mengatakan kenapa di dunia ini ada kesesatan Kenapa ada keboliman Kenapa ada orang jahili manusia dan setan? Sebab ini berjalan dengan kehendak Allah yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan rahmat dan seterusnya. Sampai ada orang bertanya, "Mengapa Allah mengadakan setan ini? Kenapa Allah menciptakan setan? Perlunya apa?" Seumpamanya tidak ada setan, kan kita ini tenang, ayem, hidup, tidak ada godaan, tidak ada gangguan. Jawabnya mudah sekali bahawa setan itu justru ujian kita di dunia. Itu kita lolos apa tidak lolos di sinilah soalnya. Setan merayu kita memasukkan kita ke jahannam kita ikuti dia apa ikuti nabi-nabi yang dibawa oleh Allah Al-Haqq al diciptakan juga olehnya untuk menarik kita ke jalan yang baik jadi tergantung pada kita kita diberi semi kehendak untuk memutuskan mengikuti yang mana ini dia arenanya ini gelanggangnya atau dengan bahasa yang populer ini podiumnya manusia memainkan sandiwara ini Allah yang menentukan para nabi sendiri tidak memiliki kekuatan untuk memberi hidayat kepada orang. Jadi nabi-nabi sendiri termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi oleh Allah suatu kekuasaan untuk menghidayatkan orang. Dia cuma diberi tugas tabligh dan tugas itu yang kita ambil over. Tugas itu yang tiap kepala mengikuti dia Dan bisa mengucapkan shalawat dan salam kepadanya Itu kepala berkewajiban mengikuti jejak beliau Menyampaikan apa yang benar Mengajak kepada kebaikan Mencegah kepada kejahatan Syekhan pun juga tidak memiliki kekuasaan untuk menyesatkan orang yang menyesatkan Allah, yang memberi hidayah kepada Allah eh, kepada kita adalah Allah. Allah berfirman dalam Kitab Suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: "Wasadak Allahaladzim, innaka la tadi <tuh> manabat, walakin Allahayadiman yasyad. Engkau ya Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada manusia yang kamu sukai supaya dia menjadi hidayah." Namun Allah jualah yang ditunjuk kepada dia Jadi yang memiliki hidayat bagi seseorang Maupun kesesatan kepada seseorang Hanya Allah sendirilah Jadi bagaimana caranya Pertama Allah membukakan di hati manusia yang mau disesatkan Atau mau dihidayatkan ini Suatu kecondongan Kecondongan tertarik kepada segala yang baik, dan ini juga melihat wadahnya. Ada orang memang dia minta kepada Allah supaya dia dapat didayakan, senang duduk pengaj majelis-majelis pengajian, suka membaca Al-Quran, suka mendengar hadis-hadis nabi, suka mendengar riwayat orang-orang yang soleh dan para ulilah dan ulama. Orang-orang yang berkeinginan baik Yang hatinya suka menjalankan perintah Menerima ayat Allah dengan sepenuh hatinya Maka pintu pilihan kepada kebaikan Dibukakan oleh Allah di dalam hatinya Maka dia memilih kebaikan Dan jadilah orang ini hidayat Dan sebaliknya Orang yang kelihatan sama sekali Tidak ada kecondongan ke arah kebaikan Memang dari aslinya ya tidak suka ke situ, maka biasanya pintu atau uh, ya jalan untuk memilih kejahatan itulah yang dibukakan oleh Allah di dalam hatinya Apalagi kalau kita umpamanya siang malam berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kita jalan petunjuk kepada yang baik itu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW Betapapun anda ya Muhammad berkeinginan Agar mereka memilih jalan hidayat Namun Allah tidak akan, memberi, tidak akan memberi petunjuk Kepada yang sudah akan disesatkan Allah tak tidak akan merubah putusannya Jadi ini orang kebenaran mau di, dimaukan oleh Nabi Muhammad Atau oleh kita Waris-warisnya, pewarisnya ini Waris agamanya ini Diberi maksud kita Supaya orang ini betul-betul menjalani Perintah Allah dan taat Maksud kita Tetapi Allah sudah memastikan Dia sesat Allah tidak akan merubah putusannya Untuk keinginan kita, sama sekali tidak Ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. S.A.W Wasadaqallahul azim Intahriz ala udahu fa inna la yahdi man yudll wa lahum min nasirin jadi kalau kau bagaimana kau punya keinginan kamu punya perhatian dan antusias supaya orang ini mendapat petunjuk sebagaimana pernah nabi SAW menghadapi al-walid fulan-fulan dari benggol-benggolan guresh dengan penuh hati yang ikhlas supaya dia ini mau tertarik kepada jalan yang benar Namun Allah mengatakan, "Lain takhis ala udahum, fainallah, la yahdi man yul. Iblis juga mengakui bahawa saya ini tidak punya daya apa-apa. Saya tidak bisa menyasarkan orang, tetapi saya ajak dia terima salah sendiri. Dalam ayat digambarkan. Iblis berkata hari kiamat Saya tidak ada sesuatu kekuatan apa-apa untuk menyesatkan kamu Namun aku coba awi-awi ngajak kamu kepada kejahatan Kamu ikut Salahmu Jangan nyalahkan aku Salahkan dirimu kalalah telumuni walumu anfusakum ma'asyiral muslimin begitulah kira-kira adegan-adegan antara si sibubalil yang kepingin menganjurkan membawa menjadi mem memperbaiki keadaan dengan orang yang mau merusak begitu adegannya jadi mubalil mahu meneruskan seruan para nabi dan mubalil ini bukan satu dua orang Bukan hanya seperti orang yang bicara di hadapan saudara sekarang ini, tetapi tiap kita ini, mungkin sekuat tenaga kita. Kalau anda apal satu ayat, ayat itu tablerkan. Kalau anda apal satu hadis, hadis itu tablerkan. Lalu nah, kepada siapa? Cari orang. Kalau tidak tidak ketemu orang, kepada keluarga saudara di rumah. Yang belum beristri kepada kakaknya Kepada adiknya, kepada ibunya Yang sudah beristri kepada istrinya Yang sudah beranak kepada anaknya Sebab nututi Keadaan banjir longsornya kejahatan seperti sekarang Tidak bisa ketututan Kalau satu dua orang saja Ini mesti massa Dan frontal Baru Bisa diarapkan Ada suasana berubah sebab melihat jalannya kejahatan dan arus maksiat Arus lupa kepada Allah Putusnya hubungan antara kabelnya manusia dengan gerdunya Allah Sudah tak bisa saudara ikut sambung lagi Kalau tidak semua secara gotong royong bertanggung jawab Inilah rahasia Mengapa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda, "Kullukum wa kullu ra'i mas'ulun 'an ra'iyatih." Tiap orang bertanggung jawab. Jadi tiap orang ini diharuskan oleh Rasulullah SAW menyampaikan satu ayat. Kalau saudara tahu bahwa saudara tahu bahwa dusta itu dikutuk oleh Allah, "Walanaatul lahi 'alal kadzib." Lalu saudara melihat seorang teman dusta. Anu, ini larangan yang Allah Ta'ala yang dihubungi Wa la'anatullah ya Allah ya, ala ala. Tolong jangan justah Rezki tidak bisa dicari dengan justah Meskipun tidak justah kalau sudah rezki datang, datang. Itu saudara sudah tablet Saudara-saudara Dan atas dasar itu Kalau sudah kita ketahui Bahwa Ini masalah sudah akan berjalan terus Selama ini bumi Berjalan dan selama matahari terbit daripada timur Maka masalah ini akan terus berlawanan Antara hak dengan batin Karena itu Para mubalel Dan setiap kita yang menganjurkan kepada kebaikan Tidak boleh memikirkan Orang apakah orang ini akan menerima Isi tabel saya atau menolak Ini keliru Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW Dan ajaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW Seorang mubalel tidak boleh memikirkan Wah kenapa saya siapnya tablil tidak ada orang amalkan Kenapa siapnya kata-kata tidak diterima Ini bukan tugas saudara Ini nanti Allah yang akan menjalankan Jadi apakah orang akan menerima tablilnya atau menolak Dia harus mempunyai pendirian tegas Dalam hatinya Bahwa sikap menerima Dari manusia yang saya tablir Atau menolaknya orang itu Hanya daripada Allah Dia dan saya saudara, Tidak boleh memikirkan Kecuali pada cara tablir Benarnya adil-adil, faiknya hadis -adil yang saudara bawa. Tanggung jawabnya terhadap agama dan kebenaran yang ia yakini. Jadi kalau saya tegur saudara jangan masuk bioskop, itu saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa gedung itu akan menyesatkan atau menjadi alat penyesatan atau alat pembaratan sudah menjadi barat. Juga TV ini saya yakin Ini tanggung jawab saya Masalah sudara tidak mengindahkan Bukan pelan saya Saya pasrahkan kepada Allah Juga sudara kepada yang sudara tabligh. Kalau sudara kurang kuat Kita bisa diskusi Dan menjadi soal Tapi kalau sudara tidak mau mengamalkan Saya mesti angkat tangan Dan begitu seterusnya ada orang uh, kemudian ia tidak boleh putus asa. Seorang mubaligh tidak boleh putus asa. Bagaimanapun orang menerima atau menolaknya, yang penting pahalanya mubaligh ini sudah tersimpan di sisi Allah. Pokok celengan saudara sudah tersimpan di sisi Allah. Wa Jadi saudara sudah tidak boleh putus asa. Ada orang yang mengira bahawa tugasnya tidak akan selesai sebelum orang menjalankan atau mengamalkan yang ia anjurkan. Ini keliru. Itu adalah satu kekeliruan yang bisa menjurus kepada berhenti sama sekali. Kalau satu kali tablet, dia mau nunggu sampai orang mengamalkan itu tabletnya tidak diamalkan. Dua kali, tiga kali, akhirnya dia putus asa, berhenti sama sekali Mandek, tidak tablet Atau memiliki kompromi Gua sih aneh ngono, ya panjang kehendak zaman nih Kita bikin kompromi saja Jadi kompromi antara hak dengan yang tidak hak Akhirnya, dia sendiri kompromi atau dia dengan begitu dia gelisah. Kenapa? Saya punya tabligh tidak diamalkan orang. Kenapa saya punya nasihat kok tidak ada orang yang indah? Saya mengatakan bahwa perempuan-perempuan harus ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan jalan dengan membuka aurat. Kok saya jalan masih itu perempuan tetap membuka aurat? Apa saya mesti marah? Apa saya mesti E, nunggu sampai itu perempuan-perempuan panggil -perempuan ini semuanya menutup auratnya itu adalah urusan Allah jadi daya kekuatan setan barangkali masih kuat daya tariknya masih lebih kuat saya tidak bisa berbuat apa apa tetapi mau balas harus bisa berdoa jadi di samping berdoa eh, bisa bisa berbicara tablet juga bisa menurut untuk dirinya dan untuk umatnya. Karena itu kita harus memikirkan ehwal kaum muslimin, ehwal kaum muslimin yang kita prihatinkan itu kita mintakan di samping permintaan-permintaan pribadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, akhirnya itu mobaler yang sebagaimana saya gambarkan tadi akan putus asa di keluarga saudara. Misalnya saudara berbicara dengan keluarga, keluarga tidak mengindahkan. Diajak debat, diajak debat, saudara lantas putus asa. Akhirnya saudara kancingan lawang bersama orang-orang yang putus asa. Di samping itu, paut dan setan berkeliaran, mengajak umat lebih cepat lagi. Lebih cepat, saudara kalau sekitar para mobaler sudah tutup pintu, sudah tidak tabler akan jalan ini dengan lancarnya tablernya etan-etan ini. Ya. Jadi yang penting buat kita adalah beberapa hal catatan ini. Jadi tidak bisa dikalkulasi. Nanti orang akan terima atau orang tolak enggak bisa. Yang harus diatur temanya. Sebagai mubalig atau pedagang orang yang mau amar ma'ruf mesti caranya itu ma'ruf. Jangan nuting-nuting orang, menyakitkan hati orang. Ini nanti sudah pasti karena kesalahan kita, bukan kesalahan isi tabelial itu. Jadi temanya, dalilnya, lukisnya, caranya yang halus, tidak apologetis, dan tidak agitatis. Itu nanti insya Allah lepas jadi sumpah orang tani itu dia pilih bibitnya. Dia pilih lihat tempat, papannya, bibitnya, letakkan. Sudah, bisa, diaduk. Nanti kalau bibitnya tidak sehat, saudara nanti akan juga kecewa. Bibit di sini niat. Mari kita bersama-sama memperbaiki niat kita ini. Nah sekarang kita mari mulai masuk pada acara yang di tangan saudara dekat nomor 50 judul tanggung jawab maba dan tugas yang sebenarnya jadi tugas maba yang sebenarnya ini apa inilah ya auzubillahi minasyaitanirrajim wama lana an la natawakkala 'alallah waqad adana zu wa lana wa lanahbiranna 'ala ma azaithuna wa 'alallah bal yatawakkalul mutawakkilun Surat Ibrahim ayat 11 Dan mengapa kami Tidak juga mau bertawakal Kepada Allah Sedang ia sudah memberi Petunjuk jalan-jalan Kepada kami Kami akan terus Bersabar atas Setiap gangguan yang kalian Hadapkan kepada kami Dan kepada Allah Orang-orang lah, yang bertawakal Anda berserah diri jadi tiap membangunan itu akan mengalami godaan dan gangguan. Tiap yang berseru kepada kebaikan, tiap yang berseru kepada kebaikan, ada penggoda. Karena itu sudah dia harus bertekad, walanaq biranna nunnit ta'ki. Kami harus sabar. Kami akan sabar terhadap godaan dan gangguan-gangguan yang kamu lontarkan. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang ikut patunya orang-orang kafir, yang kamu lontarkan kepada kami, kami akan tetap taat. Kita akan sabar terus, kita akan ulek. Jadi umat Islam dan nuballah-nuballahnya ini seperti paku semakin dicodok semakin dalam, dipukul semakin ke dalam. In Kalau tidak, saudara tidak bisa mengimbangi al-fasad wal-mungkarat seperti di zaman sekarang ini. Jadi segala sesuatu itu kita mesti ajukan saja. Diterima atau tidak diterima tidak menjadi soal. Hak mesti diketengahkan. Kata Jamaluddin al-Adwani rahimahullah. Dia lontarkan perkataan kebenaran itu dari mulutmu wahai muslim Nanti dia akan merupakan anak singa yang mencari mangsanya sendiri Dia nanti merupakan anak singa yang tahu mangsanya Saudara jangan ragu, ketengahkan saja Asal saudara sendiri tidak ragu bahawa yang saudara ketengahkan ini, Jadi saudara mau pedagang mau maklar, mau apa asal pekerjaanmu tidak dilarang oleh Allah. Ya saya saya mau berda berdagang tetapi juga saya kenakan duit. Ini dia nanti merupakan anak singa yang tahu mangsanya. Jadi saudara jangan ragu. Ketengahkan saja. Asal saudara sendiri tidak ragu bahwa yang saudara ketengahkan ini adalah hak. Kebenaran Yang kuat Dan mesti ada godaan Mana ada orang Mengajukan kebenaran Tidak ada godaan Dan tidak ada sambutan Tidak ada tanggapan Kadang-kadang diejek Kadang-kadang dirayu Kadang-kadang diancam Kadang-kadang betul-betul dipukul Ini sudah lumrah Tiap mubalel Jangankan mubalel seperti kita ini Nabi Nabi alaihi wasallam juga mengalami demikian. Para nabi mengalami godaan dan ujian seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kakinya dilempari oleh batu oleh kaum kafir. Pernah beliau diseret serbannya ini sampai lehernya merah. Pernah dilempari kotoran unta yang baru disembelih itu, babatnya unta. Waktu beliau sujud, lemparkan di atas kepalanya waktu sujud di masjid. Dan berapa lagi seperti ini? Nabi dalam soal ini tidak menanggapi sama sekali. Yang ditanggapi kalau ada pertanyaan mengenai pokok persoalan itu, dia debat. Juga Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim dilemparkan ke api? Saudara tidak dilemparkan ke api? belum apa-apa itu sebenarnya. Jadi kita harus kuat, harus ingat kepada Allah selalu. Walla nusbiran ala ma'adituna, wa ala Allah al-yatwakil al-mu'minun al-mutawakilun. Yang kedua sudah syarat. Wa innama alai kalbalah, wa alai hisab. Sesungguhnya tugasmu pertama-tama kepada Muhammad ditujukan ayat ini. Tugasmu ayo ai Muhammad, kemudian tugasmu ayo ai muslim di mana saja kamu berada, tugasmu apa? Hanya menyampaikan saja. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu ai hey Muhammad. Balligh ma unzila ilaika Sampaikan jangan kamu tambahi ini dilarang. Jangan kamu kurangi, ini juga dilarang. Apa yang disampaikan? Sampaikan letter lag ayah itu dan tafsirkan. Jadi tabler dengan propaganda lain. Di sini keistimewaan mubalig, mubalig tidak boleh bohong. Mubalig dan muslim yang ia akan beramar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh palsu tidak boleh bohong, tidak boleh menambah-nambahi untuk supaya orang tertarik oleh kata-katanya, tidak. tidak akan ada satu asas atau fondasi yang kuat di atas bangunan yang fondasinya bohong. jadi jangan mengutarakan bohong dalam tablet. utarakan segala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad atau yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw sebagai tafsiran daripada ayat-ayat atau tindakannya beliau sendiri cukup kalau sudah kamu tabel demikian kamu boleh istirahat sementara biar itu kebenaran dikunyah oleh otak dan nyawanya manusia ini oleh rohnya manusia ini. itu kebenaran akan dikunyah juga nanti lama-lama mereka akan menatap dengan kejadian-kejadian dan akan kembali mencari kebenaran Dan orang yang sesat yang mana Yang tidak kepingin jadi men men men mendapat kebenaran itu Coba tunjukkan pada saya mukanya orang itu Cuma dia kadang-kadang tidak -kadang bisa mengutarakan Karena itu dia mesti Terus mendengar suara tabler Seperti dengar suara Contohnya kaset-kaset yang dinyanyikan Di tunjungan itu dari ujung sampai ujung Semuanya bunyi suara sampai orang keluar dari situ kalau lewat bisa ngeluh kepala supaya dia melihat nah, kita mesti tablet di sini ada tablet di situ ada tablet di sana ada enggak? tablet terus nanti orang yang mencari eh, yang sesat ini kepingin waras seperti orang sakit Imam Al Zaini menganggap kesesatan itu satu sakit sakitnya roh dan itu orang yang sakit nanti lama-lama dia kepingin mencari obat dan kalau sudah ketemu obatnya, sudah lepaskan dia atau nanti kalau sudah ada jodohnya dari obat yang keluar dari mulut saudara sudah jadi baik itu orang sudah sembuh insyaallah ta'ala sembuh tidak kemana-mana ya, sembuh dan malah berterima kasih pada saudara nah saudara sudah kembalikan pada terima kasih itu kepada Allah wah aku biar ini sudah pernah sholatan guru ono uruhane tak kok ulangane sampean ku ngoro aku salat terima kasih ya. terima kasih kepada Allah. Sebab Allah yang membukakan hatimu bukan aku. Begitu ibaratnya. Jadi alaikal bala Nanti ini orang mau kemana kalau umpamanya sampai dia mati tidak sampai hidayat, tidak sampai mendapat petunjuk, perhitungannya nanti akan ditemukan di sisi Allah swt di hari kiamat inilah persoalan mesti masuk di dalam orang yang mau tablir atau orang mau menyerukan kebenaran tidak mesti ulama tidak mesti siapa-siapa uh, yang mengerti saja bahawa ini benar sampaikan Bantulah, sambungkanlah terus supaya orang yang itu, memerlukan itu akan mendengar yang ketiga Innaka la tahdi man ahbaqtaka walakinallaha yahdi man yasha Sebenarnya Anda tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang Anda maukan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepadanya Ini surat al qasas ayat 30 Anam Jadi sudah jelas sudah Konklusinya di bab tabler Bahwa kita harus Tabler Menyampaikan apa yang Diketahui oleh kita Bahwa ini benar Jadi seperti misalnya eh, Libur bulan puasa Umat Islam sudah menyampaikan Isi hatinya Bahwa Libur puasa adalah Suatu adat Yang baik, yang membawa Manfaat ini dan itu Sudah cukup Sudah sudah baca dalam surat kabar Jadi kalau ada orang mengatakan Bahwa libur 30 hari itu adalah Perbuatan kolonial Dan kalau kolonial itu suka menjadikan kita ini Bodoh Semua itu saya kira Tidak tepat Sebab apa? Sebab akan orang bertanya lah nanti tanggal 10 Juni ini Sampai 15 Juli Akan libur dari pdk sendiri, dari pak Menteri pdk sendiri jadi satu bulan, lima hari ya kok tidak bodoh orang-orang ya -orang. sudah jelas apakah kalau e, libur kalau itu ditepakkan bulan puasa orang jadi bodoh lalu kalau ditepakkan juni, sampai Juli tidak bodoh ini juga orang akan bertanya-tanya jadi kita sudah sampaikan ini kita kewajiban kita menyampaikan Siap seorang guru atau seorang murid kalau dia mesti bangun sahur jam 3 atau jam 2 mulai. apalagi kita ini kadang-kadang sahur ini tidak memerhatikan masalah sunat kadang-kadang jam 2 ini anak gak bisa sekolah gak bisa masuk, sakit ya atau nanti dia memilih satu cara aku gak kosong ya ini yang kita tidak mau entah kalau orang maksudnya ini gak tahu ya juga pak guru pak guru yang soleh kalau sahur masa mau tidur udah pakai sholat dulu sholat subuh tapi sholat subuh jam 8 pergi sekolah lalu nanti gak bisa ngantuk dia gak bisa ngajar betul atau Capek. Dan kalau capek dia melek Ulan ini aku tidak bosok Yahudi kira Tapi muslimin Melusurus dodo Nah ini masalahnya Jadi sudah saudara Masalah ini sudah disampaikan oleh Umat Islam Kita serahkan saja kepada Allah Kita nanti mengetahui bahwa Allah SWT juga akan mempunyai pilihan Pilihan Allah itulah Jadi baiknya buat kita Betul saudara, saudara Apa katanya Allah? Tapi kita tidak diem Dan tidak wajib kita diem Tidak boleh kita diem Kenapa kita diem? Kita sama-sama satu bangsa Sama-sama mempunyai kepala dan pikiran bicara. bicara saja tidak apa-apa yang, yang keempat Acaranya yaitu Islam Menyusun kemerdekaan berpikirnya Atas tiga unsur Sudara-sudara Islam ini artinya menyerah kepada Allah. Kalau orang sudah menyerah kepada Allah berarti dia bebas. Jadi sudah dibebaskan. Begitu seorang Muslim menyerahkan dirinya kepada Allah berarti dia sudah bebas. Bebas fikirannya daripada menghambakan diri kepada sesuatu. Sebab saya misalnya atau saudara. kalau kita bersama-sama sudah menyerah kepada Allah. Ini Islam wajah dan dari fakta sama. Saya sudah menyerahkan wajah dan fikiran saya segala-galanya kepada Allah. Maka saya sudah bebas, bebas dari intrik-intrik dan godaan lain orang, dari godaan setan, dari pengaruh awan nafsu, sudah bebas. Jadi Islam ini adalah kebebasan tidak ada dogmatisme di dalam Islam. Atidahnya pun rasional. Doktrinanya rasional, apalagi syariatnya. Inilah nanti yang akan dicari oleh orang. Kalau ada satu negara membanggakan dirinya sekular, ini negara sebetulnya baru kemaruh. Kayak orang-orang di Irak, orang-orang di Mesir, di Syria membanggakan sekular apa sih sekular itu sekular itu berarti mematikan jalannya saluran listrik yang pergi kepada Allah wahyu dimatikan dia mau kerja dengan sinar otaknya sendiri jadi seperti saya sekarang mempunyai teleskop yang bisa melihat bintang yang paling jauh saya tutup itu kacanya teleskop, saya mau pakai mata saya sendiri melihat bintang Ya sudah jelas tidak tutup mana-mana. Sungai-sungai di bulan saja atau kawah-kawahnya bulan sudah tidak kelihatan oleh mata biasa. Nanti kan mesti cari keker, cari teleskop lagi. Jadi sekularisme ini adalah satu kekeblingeran manusia di abad ke-18, 19, 20, masehi. Dikarenakan mereka sudah muak dengan agama yang mereka kaji, yang mereka anut, yang mereka pelajari di Eropa. Lahumat Islam ikut-ikutan ini dari mana? Karena nya agama kita sekarang dicari di Eropa. Sebab ini yang dicari. Kalau agama begini kita mau, kata orang Eropa. Tahu-tahu negara-negara seperti Mesir apa sekular tidak boleh dicampurkan agama dengan politik. Jadi politik itu politik pun Bukan politiknya Allah Bukan aturannya Allah Ya hati-hati saja sampai Ya sampai dibunuh orang Terus sampai membunuh orang Jadi ya ini margasatwaisme Kalau sudah politik Tidak dibumboni wahyu Tidak ada, -ada artinya politik Politik awan nafsu Sebab sekularisme Ini berat Nah sekarang ini di Poland Poland itu negara komunis yang paling Merah Sesudah Moskwa Sekarang Poland itu menerima Paus Paus itu Paus Masuk ke Poland Poland itu negara yang paling sekular Tidak pernah bau agama dan paling tidak suka agama Tetapi setelah Paus datang mereka itu berduyun-duyun seperempat juta orang Hadir khotbahnya atau misanya apa Heran orang-orang komunis Dikirakan agama ini sudah digintas, sudah dibunuh, sudah mati Lima puluh tahun, tahu-tahu hidup lagi Katolik Bagaimana kalau Islam? Lebih lagi Islam lebih mempunyai daya hidup Islam itu lincah tidak ada dogmatis Tidak ada paksaan Tidak ada orang di muten-muteni dengan sesuatu Tidak ada jual beli kartu di surga Kalau kamu tidak amal kamu tidak masuk surga Kalau mau sholat tidak tunggu orang imam khos Kalau cari imam dari tengah jalan boleh panggil ini Asal muslim, asal mengerti sholat Ayo masuk imam Ini Islam, lincah sekali Flexible kata orang barat Ini kalau dimatikan tidak bisa mati Ya itu tadi semakin ditutup paku itu semakin dalam Turki sekarang ngelilir lagi Islam itu karena itu saya sayang saudara kalau ada satu negara menyatakan dirinya kadang-kadang dengan bangga bahwa kami ini sekuler apa sih ruginya kalau agama atau kalau pikirannya Allah itu dipakai orang Allah itu yang menciptakan kamu menciptakan negerimu menciptakan badanmu Kenapa sih kalau kamu terlalu angkuh Tidak mau kenal sama Allah Kamu ini siapa Betul-betul menyedihkan Jadi karena itu seorang muslim bebas nah, Dan susunan kebebasan itu Kebebasan berpikir disusun Atas dasar tidak tiru-meniru Jadi kita ini dilarang bertaklit Meniru sesuatu yang kita tidak tahu Juntrunya kalau kita tidak tahu apa yang kita taklid. Seperti sekarang kita lihat ada orang bicara pakai Yahud. Lalu kita ikut Yahud seperti di TV apa itu. Terus kita tiru. Nanti ada orang bilang asoy. Kita bilang asoy juga. Ini dilarang. Asoy. Asoyna. Samihna wa asoyna. Na'udzubillah. Nah sekarang Yahud. Pakai Yahud lagi. Pakai T. Itu piano yang bikinan Jerman, harganya Rp 850.000. Wah, Yahud deh. Kalau kamu beli ini, Yahud deh. Ada apa kita tiru-tiru ini? Ini dilarang. Dilarang taklid Kalau kamu tidak tahu dari mana asalnya, apa kata-kata ini. dimo Dikirah. Katakan, Subhanallah. Subhanallah, ini sudah pasti Sudara digandang. Oleh yang menciptakan Sudara. Daripada mengikuti kalimat-kalimat begitu, iya. <tuh>. Yang kedua, kemerdekaan memilih pekerjaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Jadi seorang Muslim tidak bisa dibatasi pekerjaannya. Boleh memilih pekerjaan. Jadi saudara mau pedagang, mau maklar, mau apa, asal pekerjaanmu tidak dilarang oleh Allah. Ya saya mau berdagang, tetapi juga saya menganak keduit, ini tidak boleh. Ini ada larang. Kamu jangan kerjain. Kamu tidak diberi kemerdekaan untuk bekerja ini Kamu tidak diberi kebebasan Untuk bekerja seperti ini ya. Jadi semua ini Ada Ada caranya Ada dalilnya. Sehingga kita tinggal pilih saja Dan kita berjalan di atas Sirot al -mustegim. Tidak sampai keluar dari sirot ini Tapi ini jembatan lebar ini. al-Mustegim ini lebar Lebar dan panjang Saudara jangan khawatir nanti ketemu jalan buntu di muka. Tak ada jalan buntu di dalam siratan mustajim, saudara-saudara. Siratan mustajim akan menyampaikan saudara ke surga. Nanti ujungnya di surga. Jadi saudara tidak akan ketemu jalan buntu. Tapi kalau sekularisme itu berarti liku liku, saudara pasti ketemu jalan buntu. Jalan buntu seperti jalan buntunya orang-orang sekarang di dunia. Ini yang saudara lihat kanan-kiri. Sayang orang tidak ada yang mengungkap ini Islam. Sebab Islam tidak punya telekomunikasi, tidak punya alat-alat. Seperti yang dipunyai oleh Jewish Agency misalnya. Persurat kabaran, kantor-kantor berita. Ini dimiliki oleh golongan Yahudi. Dan golongan-golongan lawan-lawan Islam. Islam tidak bisa menyiarkan. Tapi, jangan khawatir. Islam ini toh tidak diem Walaupun umatnya belum main Islamnya sendiri ini dibaca oleh orang dan dikaji Berkat pembacaan dan pengkajian orang Yang masuk Islam sekarang di Eropa Luar biasa banyaknya Sampai Amerika ikut cemburuan Kenapa ini Jepang kok banyak masuk Islam Sekarang entelnya Jepang disuruh geledah Tempat-tempat kaum muslimin di Jepang Sekarang ada ejen-ejen tidak dibolehkan sekarang Ini dari Barat ini Tapi juga kita tidak khawatir Mau kemana Sekarang umat sudah sakit Mencari obat, obatnya ini Mau kemana dari obat ini Mesti ketemu obat ini Sedang yang dihadapi oleh otak manusia ini sudah tidak tutup Tadi pagi ada berita dari PBB mengatakan bahwa ada beberapa serangga sekarang ini sudah kebal dari obat-obat. Jadi seperti obat-obat yang disemprotkan, ama-ama sudah kebal, sudah tidak mempan. Pasti apa sekarang obat manusia? Coba bukaan akalmu sekarang. Sudah tidak mempan, kebal. Seperti obat nyamuk, sekarang sudah disemprot nyamuk, nyamuk juga tidur, ya kengker sebentar bangun lagi. Ya, ini sekarang sudah saudara sudah ada. Gejala-gejala Bahwa manusia ini akan kualaan Menggunakan akalnya tok Tidak pakai mengangkat tangan mohon Daripada Allah Tidak akan pakai membaca surat kirimannya Allah Kepadanya, kualaan dia Tapi Orang yang sombong itu biasanya Semakin kualaan Semakin dia ngumpet Dan sudah dasar congkak Inna allaha la yuhidba mustakbiri Fir'aun juga begitu nanti kalau sudah di sini nak nak kalau sudah mau baru nanti dia panggil Tuhan. Ya ini janjinya. Jadi orang itu sekarang sudah percaya. <tuk> barat sama barat ini sekarang sudah mulai tidak cocok. Tah siburum jani'an wa qurubuhum syadda. Kamu melihat mereka kamu kira satu hati. Katanya Allah Subhanahu wa taala tidak kami Allah tahu Bahwa hati mereka centang pernah. Sekarang masing-masing sudah mempunyai pendirian-pendirian sendiri-sendiri. Inilah masalah tabligh dan kemerdekaan berpikir melalui Islam. Kemudian kemerdekaan bergerak dalam ketaatan. Suara mukmin dibenarkan oleh Allah bergerak. Jadi kita malah diperintah supaya kamu tidak cupet pandanganmu wahai mukmin supaya kamu tidak sempit pikiranmu, ayo kelilingmu di dunia, duniaku kamu lihat bagaimana akibat-akibat orang-orang yang kafir bagaimana tempat-tempat bekas orang-orang yang ingkar kepada Allah nanti kamu akan lebih sedar akan lebih mengerti kamu diberi kebebasan Kalau orang-orang dan agama lain Kadang-kadang baca buku saja Tidak diberikan kalau tidak izin dengan guru Tidak boleh baca buku yang lain Kalau umat Islam tidak khawatir, Tidak ada lebih dari Quran Karena itu tidak ada paksaan Dalam mengikut agama Buat apa kita paksa orang mengikut agama Untuk apa kita paksakan orang Sudah jelas Kita punya kebenaran gamblang. Seperti orang punya berlian 100 karat, Air laut Buat apa saudara paksa orang beli Cuma asal berani harganya saja Sudah tahu bahawa ini barang Tidak perlu diperupagandakan Sudah jelas Dia memperupagandakan dirinya sendiri Saudara-saudara Dalam rangka Amar ma'ruh nahi munkar, Kita dibenarkan berjalan Dan keliling Bergerak Jadi saudara mau ke Jakarta dalam rangka amar Ma'ruf Dalam rangka melihat-lihat kebesaran Allah Lihat-lihat apa yang Diciptakan e, cip, oleh Allah Maka saudara diharuskan Beginilah Islam menyusun Kemerdekaan kita Dan dengan demikian Kita semakin merasa bahwa kita sebenarnya bebas Bebas dari kungkungan setan Dari kungkungan awal nafsu Bebas dari Mendewakan dolar dan dinar bebas daripada mendewakan kedudukan dan kursi. Bebas daripada congkak dan lain-lain. Jadi kita betul-betul manusia ur, kata istilah PT dalam bahasa. Saudara-saudara, saya kira dengan demikian maka isi daripada diktat yang ke-50 sudah saya terangkan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Kalau ada pertanyaan saya Silakan Dibaca Atau diajukan langsung Kalau tidak ada pertanyaan Maka Tidak ada Tidak ada nah, Kalau tidak ada Marilah kita bersama-sama Membaca Al-Fatul Maka lebih jelek lagi Seperti kata-kata daripada Khairul Anwar Aku adalah binatang buas Manusia jalan Gadis telanjang bulat dan lain-lainnya Jadi sajak memang kadangkala baik, kadangkala tidak baik kalau sajak memuji Nabi SAW maka ini ada hadisnya dibenarkan sajak dengan irama khas seperti <tuh> Kaab bin Zuhair waktu diperintah oleh waktu dijatuhi hukuman mati oleh Rasulullah SAW karena gangguannya kepada Rasulullah SAW sesudah Rasul masuk ke Makkah Kaab bin Zuhair datang bertobat Mahu masuk Islam, lalu beliau minta izin daripada Rasulullah. Saya akan membawa satu sajaknya Rasulullah. Tentu saja sajak di waktu itu dibaca dengan iramanya khas. Rasulullah S.W.T. mempersilakan dia. Mulailah dia kata-kata dia dia keluarkan sajaknya yang bermula di barawalan. Banat su'adu fakal bil yooma matbulu mutaymon israha, Lam yudha makbulu. Wahai suadu ada terbini ibarat, ilah agna wadzir turfi maulu sampai pada titik beliau berkata, inna rasula umbi tu inna rasulullahi awadani, wallahu عند rasulullahi maulu, inna rasula, laseif yang ista'au bihi, muhannat min syiuf al hindi maulu. Rasul berkata, kamu bilang, jangan bilang fil filhint bilang mensuyuh filah lalu dirobaknya saja kata-kata ini saya kira menjadikan orang ibah tidak kalah dengan saja yang saudara semua without musik without as an instrument tidak pakai alat-alat musik tidak pakai kitar, tidak pakai banjo tidak pakai itu apa suara-suara yang semuanya dimasukkan dalam listrik Sehingga membisingkan telinga lebih banyak. Jadi masalah ini sekarang kita mesti tinjau dari kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada jelas bahwa yang populer adalah musik-musik pop. Musik pop itu dibawa oleh orang-orang tertentu. Kelompok-kelompok hipis atau semi-hipis. Atau orang-orang yang betul-betul uh, dikatakan amoral kalau itu keluar dan terbit dari perasaan seorang yang amoralis, ya sudah jelas akan membawa akibat ke situlah jurusannya. Setidak-tidaknya yang mendengar itu bisa geleng-geleng kepala, atau angkat kaki, turun kaki, dan kadang-kadang mengikut tepuk-tepuk, seperti sudah benar-benar tidak serius. Jadi kalau sudah sampai ke situ, maka sebenarnya masalahnya, kenapa kita tidak ambil suara-suara indah, yang langsung ada hubungannya dengan Allah. Apa itu suara indah? Segala suara yang asal asli dari bernyawa atau yang tidak bernyawa makhluk itu sebenarnya musik, tapi tidak instrumental. Seperti suara perkutut. Kalau saudara dari jauh mendengar suara burung terkuku atau perkutut atau burung dara atau ayam yang berkukuk di waktu fajar atau sebelum fajar itu sebenarnya bisa menangiskan orang anitas Allah lebih daripada seribu fiol dan seribu konser yang ada di situ ada 5-600 biola dia mendengar ini langsung dia berbicara dengan Allah seakan-akan dia malah ada orang mengatakan ini perkutut ke tantangan suaranya dari jauh khairun lakum khairun lakum, khairut lakum macam -macam. ini yang ada artinya kalau musik dia malah mengingatkan dia kepada yang memegang mic. Itu biasanya maaf-maaf perempuan. Dan perempuan membuat gaya tertentu. Lalu yang mendengar suara perempuan, setidak-tidaknya ada emosinya terpengaruh oleh sesuatu. Apalagi kalau suaranya dilenggak-lenggaukan secara sengaja. Inilah yang saya katakan, lebih mirip membawa kita kepada yang tidak serius. adapun hadis-hadisnya, dan ayat-ayatnya atau tafsir-tafsir para ulama saya bisa wujudkan dalam satu dictation house mengenai musim dan alam. Dan kalau orang bilang dia bisa menangis daripada suara yang saudara sebut tadi, sudah tentu orang bisa menangis juga daripada suara still nah yang dipakai oleh seluruh kaum Katolik dan Kristen di waktu Christmas itu lahirnya Yesus. Lagu still nah menangiskan orang, namun apakah tiap yang menangiskan sudah pasti baik emosional memang mempengaruhi tetapi moral dan agamis ini ada flag-flagnya yang pengaruh kena flag tidak baik satu pengaruh yang membawa flag baiklah kalau ini umpamanya masih saudara Hussein perlu upamanya, eh, apa masih ingin menanyakan dalam hal-hal seperti begini Saya kira sebaiknya ditunda Sampai saya ada waktu Membawa Hadis-hadis Atau azar para ulama Tentang masalah musik Dan umat Islam nah Khusus ini last but not least Akhir tapi tidak kalah pentingnya daripada yang pertama Umat Islam dewasa ini Umat yang harus prihatin Umat yang harus Memperhatikan apa kekurangan-kekurangannya belum sampai kepada musik Mesti ditabung Sebab kita dalam serba kekurangan Ekonomi masih berantakan ukhuwah Islamiyah masih berantakan Dan ilmu pengetahuan kita Belum mencapai apa-apa Akhirnya masalah-masalah Tretek bengek Masih belum kita bereskan Lalu kita pegang satu gitar Menyanyi di kita. Ini sebenarnya agak sedikit melampaui batas-batas Wajib minimal dari suara muslim pun tidak ada masalah fatwa ini Haram atau halal Serius atau tidak serius Ini saja sudah dilihat orang tidak pantas Kalau kita ikut lincak dan jingkrak-jingkrak Mendengar satu musik pop Kita belum punya apa-apa Kita punya barisan masih belum teratur Jumlinya-jumlinya kita masih Dan ulama kita Masih dalam keadaan semi, bangkrut Dan Itu masih saya kira sudah Lebih baik, lebih akbal Kalau kita Zikrumah dulu Sambil mendengarkan suara-suara yang seperti tadi saya sebut. Suara ombak laut yang menderu-deru mengempaskan dirinya di pantai. Itu musik kita. Itu hidup. Itu, itu ada roh. Saya sendiri pernah mengalami suara pokok. Pokok. Uh, lah, lah, Allah, pokok cemara. Yang tinggi-tinggi juga apabila kena angin. Di tengah lalu-lalu itu saya mendengar suaranya. Seperti seakan-akan ada ekspres liwat. Suaranya itu aneh, gitu. itu satu musik, itu irama, hajib. Tapi inna fiza'nika la zikra limangkana la huqal. Dan itu menunjukkan adanya kekuasaan Allah dan keindahan Tuhan. Betul-betul saya kalau mendengar suara terkuku atau burung-burung yang lain atau lagi cecak roho atau apa saya kok seperti saya. Saya ikut dengar ini zikir. betul. Saya tidak melampaui dan tidak melebihi. Entah lain orang, apa saya terlalu sensitif apa sebenarnya memang begitu karenanya sampai kasetnya Cicarowol katanya dijual sampai 700 entah berapa uang. Wow, alhamdulillah benar, Bachida. Sangat indahnya itu suara. Allah boleh hal mudah-mudahan kita bisa lebih banyak uh, apa ketemu dengan segi-segi pertemuan. Dimana masalah musik harus ditinjau dari segi dari skala segi dan yang objektif ya tidak daripada pemuja, petuhkan dan sholawat atau uh, apa uh, bah dan lain-lainnya Juga itu uh, hasil daripada seni-seni barat Picasso, Rembrandt Mempunyai cara abstrak Dan gambar-gambar yang bilang Mesmartism dan lain-lainnya Itu mungkin oleh kita anggap itu terlalu dilebih-lebihkan Kita tidak merasa sampai begitu sudara saudara saya kira uh, Mudah-mudahan dalam suara ini Kita sama-sama mendapat pengetahuan Dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menemukan yang benar. Mari kita bersama-sama, pertama membaca fatihah untuk kemenangan umat Islam dan beresnya masalah umat Islam di dunia. Al-Fatiha. Al-Fatiha.